パンダリ i m ーズは食べてるグタラスのスタートのスティーモーカーズは何でグナタンポリマンーダン、キャンダン、ポーン、ウィルキン パディキ、スラマソレスラマソレスラキャンパディキスラキャンパディキスラキャンパディキスラマソレスラキャンパディキスラキャンパディマパディキスラマパディキスラマパディキスラマパディキスラマパディキスラマパディキスラマパディキスラパディキスラマパディキスラディキスラマパディキスラマパディキスラマパディキスラマパディキスラマディキスラマディキスラマディキスラマデ Yang menjalankan manajemen itu salah semuanya, ya sih. Terima kasih selamat malam Pak Polda. Selamat malam. Silakan b a Pak. Ya, kalau dilihat dari angka kecelakaan itu memang g a k disentuh sama sekali sama manajemen. Perceraiatan itu, makanya kita melihat bahwa di sini harus ada action yang dilakukan dengan pasos dengan sungguh-sungguh. Pasos sebenarnya kan kalau di a s e s m e n mereka itu sudah ada hasilnya, tinggal dilakukan action gitu loh. yang misalnya itu kereta api kalau saya coba naik ke Jawa Tengah itu kan goyang terus semua tuh、uh -huh. kecepatannya rendah goyang, sebenarnya apa sih n gak d a y n susah itu yang d i i n j e k di bawahnya, dikasih leveling rata, itu kereta bisa sampai 200 meter per jam、uh -huh. di luar itu memang b e r b e n a diandali sampai 300 jadi、nah, manajemennya itu harusnya orang y a kayak tadi itu harus diganti orang sungguh-sungguh mau n serius untuk menangani kereta api Baru k t a tahu i t u ke depan itu juga anda link-nya. Gitu segera ya. Baik,、gitu. terima kasih Pak Poltek atau tanggapan Anda. Selamat malam Pak Munte. Selamat malam. Pak Munte. Ya, malam. Ya. Malam silahkan Bapak komentarnya. Ya, saya akan berkata terima k s i h Ya, saya a e r a t a t e r i a k a s i Terima kasih.